Nah, akhwat tinggal di pondok pesantren. Di dalam pondok. Ya. Cadar. Ketat cadarnya. Berzina. Ada suaminya. Nah, awalnya ya ini hati-hati. HP ini ya. Sebabnya HP. Ikhwan ini akrab dengan suaminya si Ummahat. <tuh> Kalau Ummahat itu minta tolong, kadang menghubungi suaminya, susah. Minta tolong kepada teman dekatnya suaminya, melalui HP-nya. Nah, berawal dari situ, terjadi cekcok dalam keluarga antara suami istri ini. Sudah, setan masuk, istrinya berpikir, suamiku ini jelek. Akhirnya terus hubungan dengan si laki-laki ini tadi, teman dekatnya suaminya mulai masuk mengadu ya minta fatwa. Ah ini hati-hati bahaya Ustadz ini nanti. Naam, kalau dimintai fatwa dengan ummahat ini hati-hati. Naam. Akhirnya berjalan hari demi hari. Pada ujungnya si ummahat ini mengungkapkan kata hatinya kepada ikhwan tersebut. Setelah dia memberitakan bahwa suaminya demikian-demikian. Ya, cintanya berbalik ke temannya suaminya. Naam. Kemudian suaminya keluar safar. Safar jauh. Datang SMS si Ummahat. Kepada teman dekatnya suaminya tadi. Tolong ambilkan. Uh, ada barang yang mau diambil di, di rumah saya. Tolong antum ambilkan, ya nanti di depan pintu. Nah, ini sudah syaitan, ya ikon itu datang, Ngambil barang. Mana barangnya? Di belakang pintu. <tuh> Subhanallah, buka pintu masuk, ternyata umatnya sudah kesetanan langsung pintu ditutup dalam keadaan berpakaian seksi. Ikhwan tidak mampu lagi bertahan. Naam. Siapa yang mampu bertahan? Nasallallahu salamata wal afiyah. Na'udzubillahi min dhalik. Naam. Min syaitan dari tiupan-tiupan syaitan.